Saya ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP, SNC Indonesia Gompota bro Goyang dong Asik Yang kedua Tasya mau mencoba berduet Bareng Mas Geri Ayo pacarku Temani aku mas Geri Ya bet Ya wes Kenapa, Beb? Enggak apa-apa, temani aku di sini loh hujan-hujanan. Kamu dingin ya? Enggak, biasa. Oh, biasa. Iya, biasa. Iya. mere mari